Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd Pada kitab kita yang kedua ini Adalah kitab yang berbicara tentang fikih yang khusus terkait dengan wanita-wanita muslimah, wanita-wanita mu'minah Ia oleh penulisnya yaitu Fadilah Syekh Saleh Fauzan hafidhahullahu taala sama dengan penulis Almulahos kita betawhid beliau jelaskan di mukadimah bahwasannya buku ini beliau tulis ya sebagai upaya ya. ya upaya beliau ya dan juga para ulama yang seperti beliau untuk menjelaskan tentang ya yang pertama adalah tentang kehormatan wanita ya tentang kemuliaan wanita. Iya. Yeah. Dan sesungguhnya wanita punya porsi yang besar di dalam agama ini. Iya. Yeah. Ketika musuh-musuh Islam, mereka berusaha, berupaya, berusaha untuk menjurumuskan kaum muslimat, menjauhkan mereka dari agamanya, maka para ulama pun bangkit untuk ya yeah, menjelaskan ya yeah, makar-makar mereka. Iya. Yeah. Dan diantara upaya untuk menolong muslimat menyelamatkan muslimat dari bahaya musuh-musuh Allah ini adalah dengan menjelaskan tentang ya kekhususan kekhususan kaum muslimat di dalam syariat Islam ini. Iya di dalamnya beliau membuat beberapa pasal. Iya yang pasal pert yang pertama adalah tentang hukum-hukum yang umum. Iya. Kemudian pasal yang kedua adalah tentang penjelasan yang terkait dengan perhiasan jasmani, perhiasan jasmani seorang wanita. Pasal yang ketiga terkait dengan hukum haid, istihadhah dan nifas. Pasal yang keempat adalah terkait dengan pakaian dan hijab wanita. Pasal yang kelima adalah terkait dengan sholat wanita Pasal yang ke enam Adalah tentang Bab-bab yang terkait dengan jenazah Iya Kekhususan wanita yang terkait dengan Permasalahan jenazah Permasalahan yang ketujuh adalah Hukum-hukum khusus wanita terkait dengan puasa Kemudian yang ke delapan Tentang haji dan umroh Dan pasal yang ke sembilan Adalah terkait dengan kehidupan dengan suaminya dan dengan anak-anaknya. Ya, hukum-hukum yang terkait dengan wanita, 6 terkait dengan suami dan anak-anaknya. Iya. Kemudian pasal yang terakhir yaitu pasal yang ke-10 adalah tentang dijaganya kemuliaan wanita. Iya, dan kehormatan wanita. Jadi buku ini sesungguhnya menulis yang terkait khusus tentang wanita dan ini semua tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan kemuliaan wanita. Iya, ada kitabnya di dalam ya, eh? sayid. Kita langsung baca ke halaman yang kelima. Dikatakan oleh beliau, ya penulis al ala masale fauzan habidahullah taala al faslul awwal ahkamul amah. Pasal yang pertama adalah hukum-hukum yang sifatnya umum ya hukum-hukum yang umum. Pada pasal yang pertama ini ada beberapa poin. Ya. Poin yang pertama adalah makanatul mar'ati qoblal islam. Kedudukan wanita sebelum datangnya Islam. Iya. Untuk kita mengetahui betapa mulianya Islam, saya ulang, untuk kita mengetahui betapa mulianya wanita di sisi syariat Islam. Ia. Terkadang kita bisa mengetahui Satu itu adalah baik Ketika kita mengetahui lawannya Sebagaimana kita mengetahui enaknya sehat Ketika kita telah terjatuh ke dalam sakit Ia Ketika sakit baru dia rasakan Oh enaknya ya Dulu ketika sehat Seseorang bisa bersyukur Akan harta ketika dia telah kehilangan harta tersebut Iya dan pada pasal yang pertama ini poin yang pertama Syekh ingin menjelaskan kepada kita bagaimana sih kondisi wanita sebelum Islam datang Qala bi dzallahu taala wa yuradu dan yang diinginkan dengannya qoblal islam saya ulang wa yuradu bima qoblal islam asrul jahiliyah dan yang diinginkan dengan sebelum Islam adalah masa jahiliyah. Iya. Masa jahiliyah. Ketika orang-orang Arab ada di atas agama kesyirikannya. Atau ketika agama Yahudi dan Nasrani telah dirubah oleh pendeta-pendetanya. Dimasukkan kesyirikan, dimasukkan kebidahan, dimasukkan khurofat-khurofat tercampur dengan agama Yahudi, agama Nasrani sehingga berubah agama tersebut. Iya. Dan ketika itu sekian kurun waktu Allah biarkan mereka dalam kondisi tersebut hingga akhirnya Allah munculkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi muntadhar, nabi yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah disebutkan di dalam dua kitab mereka bahwasanya akan ada Rasul yang terakhir mereka tunggu-tunggu kalau musyrikin tidak ada kitab tidak ada Rasul mereka hidup dalam keadaan yang amat-amat parah amat-amat jelek, amat-amat hina Ia. mereka tidak tahu akan datangnya Rasul terakhir tapi kalau Yahudi dan Nasrani tahu Ya, sampai akhirnya Allah tunaikan janjinya Dengan munculnya Nabi Muhammad SAW Dari keturunan Ismail Bukan dari keturunan Ishaq Ini yang membuat orang-orang Yahudi ketika itu Berbalik Yang tadinya mereka menunggu-nunggu Nabi dan Rasul terakhir tersebut Tapi ternyata ketika lahir Nabi terakhir Bukan dari keturunan Ishaq maka mereka pun mendustakannya. Eh. Baik. Wa bima qablal Islam asrul jahiliyah dan yang diinginkan dengan sebelum Islam adalah masa jahiliyah. Allati kana yaishuhal Arab yang mana ketika itu Arab hidup pada masa itu disifatin khassah pada sifat yang umum. Wa yaishuhal ardhi bisifatin bisifatin 'amah dan Penduduk bumi tinggal pada masa itu Dengan sifat yang umum Tapi semuanya sama, sama-sama di masa jahiliyah Ketika manusia Ketika itu ada di masa-masa fatrah Kosong dari kerasulan Dan telah tenggelam Mereka dari jalan-jalan Ini dari jalan-jalan Allah subhanahu wa ta'ala ke ya, agama itu sudah tidak lagi bisa dikenal agama yang murni sudah sangat sulit ketika itu waqad nadarallahu ilaihim dan sungguh Allah lihat mereka kama jaa hadis sebagaimana yang datang pada sebuah hadis Allah melihat mereka penduduk bumi ketika itu Arabnya dan orang-orang yang non Arabnya famaqatahum maka Allah pun marah benci kepada mereka arabahum waajamahum baik yang Arabnya ataupun yang Ajamnya orang asingnya. Illa bakaoyamin ahlul kitab kecuali sisa-sisa dari kalangan ahlul kitab, iya masih ada, tapi sangat-sangat sedikit dari kalangan ahlul kitab yang mereka masih berpegang dengan kitab mereka yang belum ter, terubah, iya belum terjamah oleh syirikan kebidahan dan masiat-masiat yang lain. Wakanatil mar'atu fi hadzal waqti fil aglab al'amam ta'ishu fatratan asabiyah. Dan ketika itu wanita ya di zaman itu wanita mayoritasnya keumumannya ta'ishu fatratan asabiyah. Wanita itu hidup di masa-masa asabiyah. Ya, asabiyah itu naam ya. Naam prinsip kesukuan. Ya. Yang laki-laki merasa dia penguasa sehingga mereka merendahkan kaum wanitanya. Iya. Yeah. Khususul fil mujtama'il Arabi, khususnya pada masyarakat Arab. Haitu kanu yakrahu na wiladataha. Orang-orang Arab ketika itu benci kalau istri-istri mereka, budak-budak mereka lahir atau melahirkan anak-anak perempuan. Sangat-sangat marah orang-orang Arab ketika itu. Kalau istri mereka melahirkan anak-anak perempuan, Faminhum mangkana yadfanuha wahiyahaya. Ada di antara orang-orang Arab yang kemudian membenamkan putri-putrinya tadi, ya mengubur anak-anak perempuannya hidup-hidup hatta tamuta tahtat turab hingga anak perempuan itu akhirnya mati di bawah tanah Bayangkan eh kondisinya perempuan hinanya tuh seperti itu sampai bapak tuh marahnya bukan main kalau istrinya melahirkan perempuan di antara mereka ada yang kemudian dikubur anak perempuan itu sampai mati eh wa minhum man yatrukuha tabqu fi hayati dhulli wal mahana atau muhana di antara orang Arab ada juga yang membiarkan putri-putrinya hidup tetapi dia hidup pada kondisi yang hina dan rendah. Kamaka taala ini seperti yang diceritakan oleh Allah taala. Ya, kita katakan ini karena memang ada dalilnya Allah kisahkan kondisi orang-orang Arab ketika itu. Allah ceritakan di dalam surat An-Nahl ayat ke 8 ayat 58 59. Wa idza busyira ahaduhum bil dan apabila salah seorang dari mereka diberika bergembira akan lahirnya anak perempuan dzalla wajhuhu muswaddan wa huwa maka wajah sang ayah pun akan menghitam bukan lagi merah saking marahnya merah sampai kehitam-hitaman wa huwa dan dia amat-amat memendam emosi Yatawarominalkauminsu imabushirobihi maka dia pun atau sang ayah pun akan menjauh dari kaumnya karena jeleknya kabar yang diberikan kepada dia saking malunya punya anak perempuan nggak mau kumpul nggak mau keluar rumah. Ayumsikuhu alahunin am yadusshuhi turoh eh. sang ayah punya dua pilihan apakah dibiarkan anak ini Hidup dengan kehinaan Atau dibenamkan Dibenamkan ke dalam tanah Alasa amayahkumun Kata Allah ketahuilah Betapa jelek apa yang mereka hukumi Tidak dibiarkan hidup Dalam keadaan hina Ataukah yang kedua dikubur hidup-hidup Dua-duanya sama-sama jelek Lihat kondisi ini Wakwala Taala di dalam ayat lain Allah mengatakan wa idah mau wa idal mau udat dan ingatlah ketika anak-anak perempuan yang dikubur itu ditanya bi idam biqutilat dengan sebab dosa apa dia dibunuh ini menggambarkan kepada kita adanya anak-anak yang dikubur hidup-hidup hingga mati di masa jahiliyah tersebut Wal mauda tu adalah hiyal bintu tudfanu hayyah ya adalah anak perempuan yang dikubur dalam keadaan hayah hidup hatta tamuta tahta turup, hingga dia mati di bawah tanah Wa idza salamat minal wud ya apabila wanita itu selamat dari dikubur hidup-hidup Wasiat dan dia bisa hidup. Fainahatai shu aisyat al muhanah maka dia akan hidup dengan kehidupan yang amat amat hina. Bagaimana kehinaannya nanti akan diceritakan oleh syekh. Faleisalah hadun mina mirati kori biha maka surat amwaluhu diantara kehinaan. Bagi seorang wanita dia tidak punya bagian dari warisan kerabatnya Walaupun kerabatnya mati meninggalkan harta yang amat banyak Bapak punya 5 anak satu perempuan Iya 4 laki-laki Maka ketika si bapak mati hartanya semuanya untuk anak laki-laki Tidak anak perempuan tidak untuk istri-istrinya Wahmaha Anna pinal fakir wal hajah betapa wanita ini butuh fakir ya. hajat betapa butuhnya wanita ini tetap dia tidak akan punya bagian liana hum yah nam yah sunul mira tabir rijali dunanisa yahusuna yahusunul karena orang-orang Arab ketika itu menghususkan warisan hanya untuk kaum laki-laki tidak untuk penem Batinnya karena tuh rosu an zaujihal mijd, kama yuruth maluhu. Bahkan wanita itu akan jadi barang warisan. Ya, sebagaimana harta laki-laki ketika dia mati. Ya, misalnya seorang laki-laki punya istri tiga misalnya, mati. Ini laki-laki ini. Nanti saudara laki-lakinya atau anak-anak dari laki-laki itu Bisa mewariskan perempuan-perempuan istri si laki-laki tadi Iya Diwariskan perempuan Iya Nah Bagaimana seseorang mewarisi saudari tirinya Atau apa iparnya Seorang anak mewarisi ibu tirinya mungkin Iya Nah Al-Muhim wanita ketika itu Demikian kondisinya Wa al-jam'ul katsiru minan nisaa' ya'ishna tahta wahid. Dan ketika itu banyak dari wanita-wanita yang hidup di bawah satu orang laki-laki. Hay tsukanu la yataqayyadu 'adadin muhaddad minaz-zawja. orang-orang Arab ketika itu tidak punya enam enam batas apabila ingin memiliki istri. Ghayru abiina bima yanaluunna minal jarah. Ya, mereka tidak peduli Dengan apa yang akan menimpa kaum wanita ya. Apakah nanti si wanita itu akan mendapatkan kehidupan yang penuh dengan kehimpitan Kesulitan, kedaliman, tidak peduli ya. Dan demikian pula di agama-agama yang lain Ya kalian bisa dapatkan sampai detik ini orang bagaimana perlakuan orang-orang Hindu kepada kaum wanita, eh apalagi yang di bawah kasta mereka, mereka mau perkosa mereka mau bunuh seenaknya bebas, eh karena mereka dari agamanya sendiri telah menganggap wanita itu adalah biang dari segala kejelekan, eh wanita itu adalah sumber dari semua kegelapan dan kejelekan. Sehingga mereka merasa sial dengan yang namanya wanita Yahudi Mereka membuang wanita-wanita mereka ketika haid Disuruh tidur dengan unta-untanya Dengan kambing-kambingnya Nasrani sebaliknya Mereka tidak peduli dengan kaum wanita Mau haid, mau tidak haid Ketika mereka ingin datangi wanita-wanita tersebut Mereka akan datangi tidak peduli apakah sedang nifas, apakah sedang haid. Eh. Nah, tidak ada yang memuliakan wanita seperti Islam memuliakan mereka. Poin yang kedua adalah makanatul mar'ati fil Islam, kedudukan wanita di dalam Islam yang insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Iya. Eh. Ini yang kita baca mudah-mudahan bermanfaat Dan saya minta maaf atas segala kekurangan yang ada Dan Barakallahu fikun Ini adalah satu amalan soleh ya, Yang apabila amalan soleh ini Kita ikhlas wadah Allah Akan menghasilkan insyaallah ganjaran yang berat, yang banyak ya, Ajak ya, Ajak mungkin saudari kita ya, Tetangga kita Yang ingin untuk menghadirinya Mudah-mudahan apabila mereka datang dan kemudian mereka dapat kebaikan maka kita pun akan mendapatkan kebaikan seperti pahala yang Allah berikan kepada mereka. Mandala ala khairin falahul ajru misru fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang didapatkan oleh orang tersebut. Iya, semakin banyak orang yang kita ajak dan mendapatkan kebaikan maka akan semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Ini yang kita baca, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu Asyadu ala ilaha ilallah Asyadu ala ilaha ilah Anta astagfirullah wa aturubu ilaih Assalamualaikum